Ada Ramayana, Jugada da, Mike Stone dia Kari Mahesa! Awala! to us. Paldies! tepuk bu yang paling rame lagi dong wow wow oke <laughs> oke okay, okay. satu nomor lagu yang cukup rancat buat adana semuanya semua warga palang ini palang ya ini ibu-ibu palang sini juga palang kalau sana para sahabat-sahabatku ya mas bos